Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi anzal Al-sakinata fi qulubil Muminin liyazdadu Imanan ma'imanihim Walillahi junudu samawati wal-ab Wa kanallahu aliman hakima Wa ashadu An la ilaha illallah Wahdahu lasyari kalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih Wa salamah tasliman mazidah wa ba'ad Ikhwati fillah azanillahu ayaakum Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung Baik melalui radio di 1476 AM Atau melalui media sosial manapun Melalui Facebook, Youtube ataupun Instagram atau media sosial manapun juga para pendengar Radio Al-Bayan di Cianjur dan radio-radio lain yang juga ikut menyiarkan kajian kita di sore hari ini. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang amalan hati dan kita sedang membahas tentang khusyuk. Kita sudah menjelaskan tentang makna khusyu uh, ayat-ayat Al-Qur'an tentang khusyu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Sahih tentang khusyu uh, ucapan para sahabat dan para ulama sampai tingkatan-tingkatan kekhusyuan dan jenis-jenis kekhusyuan sekarang kita masuki bagaimana caranya agar kita bisa khusyu atau kiat meraih kekhusyuan kalau tidak salah, sudah satu poin yang kita bahas. Yaitu, pertama adalah murakabah. Murakabah itu selalu merasa diawasi oleh Allah Azza SWT. Termasuk ketika kita sholat, juga di luar sholat. Kalau kita merasa bahwa kita selalu dilihat, diawasi, diperhatikan, tidak hanya aspek luar, tapi juga aspek batin, aspek hati, maka itu yang disebut dengan murokobah, maka kita akan uh, terdorong lebih khusyuh dibanding tidak adanya perasaan murokobah tadi. Sudah kita terangkan bahwa Imam Ibn Qayyim Rahimahullah Ta'ala menyatakan khusyuh ini adalah sikap istislam Terhadap dua hukum Allahu Azza wa Jalla Hukum pertama adalah Hukum dini syari Atau asyari'id as dini Hukum yang berupa syariat Hukum yang berupa Agama Dengan cara apa? Tunduk dan patuh Tidak menentangnya Baik dengan hawa nafsu Dengan syahwat Ataupun dengan akal Kedua adalah Istislamnya Istislam kepada hukum Qadari Kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala Dengan cara ridho terhadap takdirnya Tidak membencinya Dan juga tidak memprotes Menunjukkan ketidakridhoan terhadap takdir Allah Azza azawajalla Nah dua jenis hukum ini wajib ditaati, wajib tunduk, wajib pasrah, maka kepasrahan terhadap dua hukum ini ini yang akan melahirkan kekhusyuan. Ini sudah kita terangkan. Ini poin yang pertama. Agar bisa khusyuk, kita harus ada sikap muraqabah, selalu merasa diawasi baik lahirnya juga batinnya. Sekarang poin yang kedua. Kiat yang kedua adalah Tarakubu afatin nafsi wal amal bin naqad Waru'yatu fadli kulli dhi fadlin Nah, yang kedua adalah Selalu Mengawasi Kekurangan jiwa Penyimpangan hati kekeliruan yang kita lakukan untuk disesali untuk diperbaiki untuk diluruskan untuk ditingkatkan kalau itu baik dengan kadar kebaikan yang kecil ditingkatkan menjadi kebaikan dengan kadar yang besar kalau itu salah Dikoreksi, diluruskan, diperbaiki Kalau itu menyimpang Dikembalikan kepada jalan yang benar Itu kalau melihat diri sendiri Ingat ketika kita berpikir terhadap diri sendiri Jangan memikirkan kelebihan kita Dibanding yang lain Pasti kita punya kelebihan, satu dua poin dibanding umumnya orang. Tapi gak boleh kita ingat-ingat, gak boleh kita garis bawahi. Tapi lihatlah kelemahan kita, kekurangan kita, aib kita, penyimpangan kita. Yang tidak dimiliki oleh orang lain. Orang lain mah baik, dari aspek itu kita mah buruk atau kurang baik nah perhatikan itu lalu diperbaiki dikoreksi diluruskan adapun ketika melihat kepada diri orang lain jangan melihat aibnya jangan melihat kekurangannya kesalahannya kekeliruannya tapi lihatlah kelebihan kelebihan mereka untuk kita adopsi untuk kita ambil Untuk kita tiru Untuk kita ikuti Berkata Imam Ibn Qaim Rahimahullah dalam kitab Madariju salikin Kata beliau Farji ila nafsik Wandur ila uyubiha Fa inna dhalika yurithuka inkisara Wa amal khalqu Falatandur ila ayubihim. Bal undur ila mahasinihim Fayurithu kadhalika kathalika syuuran Biannaka akal min haula jamian Wa annaka al muqassirul mudnib Al ila afi rabbihi Wa, masamih, wa musamahatihi Wa ila tashmiri litakarrub ilaihi wa ta'atihi Kata Imam Ibn Qaim rahimahullah Perhatikan diri kamu sendiri Lihat aib-aibnya. Lalu perbaiki karena hal itu akan mewariskan sikap tawadhu, sikap rendah hati. Adapun ketika melihat orang lain, jangan lihat aib mereka, kekurangan mereka, tapi lihat kebaikan-kebaikan mereka. Maka hal itu akan melahirkan bahwa kamu itu berada di level lebih bawah daripada orang lain. Jangan berleha-leha tapi berjuang untuk mengupgrade diri. Mengikuti kebaikan orang lain. Kemudian menjadikan mengikuti kebaikan orang lain itu sebagai sebuah kebiasaan untuk meningkatkan kualitas diri oleh karena itulah maka hal ini akan melahirkan satu sikap bahwa kita ini selalu kurang dalam beramal soleh, selalu banyak dosa, membutuhkan ampunan dari Allah Azza Wajalla lalu berjuang taqarrub kepada Allah untuk selalu mentaatinya. Inilah poin kedua yang bisa membantu kita untuk meraih kehusuan. Ketiga, poin ketiga, ma'arifatul Rabbi azza wajalla, ma'arifatan, sohihatan, turisu ta'lim. Poin ketiga agar kita bisa meraih kehusuan adalah ma'arifatul mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Melalui pengkajian terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita Alhamdulillah ada kajian fiqih al-asma'ul-husna. Mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza SWT. Dengan pengenalan yang benar. Karena hal itu akan melahirkan seluruh unsur yang menyebabkan kita bisa meraih kekhusyuan. Ada unsur ta'zim. Ta'zim itu mengagungkan Allah. Ada unsur khauf dan khasyah, takut kepada Allah. Ada unsur ikhlas, ada unsur tawakal, ada unsur mahabbah, ada unsur roja kepada Allah. Semua sikap-sikap yang memang dibutuhkan untuk meraih kehusuan nanti akan muncul dengan sendirinya dengan mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Berkata para ulama di antaranya Imam Ibn Rajab Alhamdulillah Dalam kitab Al-Khusu' Fisola Beliau, Imam Ibn Rajab Mengarang satu kitab Cara untuk meraih kehusuan Dengan judul Al-Khusu' Fisola Beliau berkata Ketika menerangkan poin ini Fa kullama kanal abdu a'rafa billah Kana lahu akhwafa wa asyadda ta'ziman setiap kali seorang hamba lebih mengenal Allah maka dia akan lebih takut kepada Allah dan lebih mengagungkan Allah walahada qala azza wa jalla inman yakhsha min ibadihi alulama oleh karena itulah maka Allah berfirman dalam surah fatir ayat ke-27 eh ke 28 hanyalah Orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu berilmu tentang Allah dan syariatnya. Faidh araf alamdu rabbahu bi sifati kamilih wa nugi jalalihi wa araf nafsu bi dzafihha wa adzihha wa fakrha in wa ta wadzah wa khshalillahi rabbil alamin. Maka apabila seorang hamba mengenal Allah, mengenal sifat-sifatnya yang amat sangat sempurna, karakteristiknya yang sangat agung, terus dia juga mengenal diri sendiri berupa kelemahannya, keterbatasannya, sangat butuhnya kepada Allah, maka dia pun akan tawalu dan hatinya akan khusyuk kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi setelah mengenal Allah itu maha dahsyat, maha kuasa, maha perkasa, maha kaya sedangkan diri maha lemah, maha terbatas, maha sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lahirlah sikap fakir. Fakir itu secara bahasa artinya butuh, sangat perlu kepada pihak lain. Berkata Imam Ibn Qayyim rahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakru-Fakran. Fakir ini ada dua jenis, ada dua macam. Pertama, Fakrun idtirariyun. Wahuwa amun, wahuwa fakrun amun la khurujali barrin wa la fajirin anhu. وهذا الفقر لا يقتضي مدحا ولا ذما ولا ثوابا ولا اقابا بل هو بمنزله بمنزله كونه المخلوق مخلوقا <وَمَسْنُعًا> yang pertama adalah disebut fakir idtirari kebutuhan yang memang mendesak kebutuhan yang memang mau tidak mau wajib dipenuhi yaitu kebutuhan raga kita, badan kita, butuh kepada makanan, butuh kepada minuman, butuh kepada pakaian, butuh kepada tempat, intinya butuh kepada dunia ini. Kebutuhan atau rasa fakir seperti ini, itu tidak bisa dihindarkan oleh baik manusia yang soleh ataupun yang durhaka. Tapi, Kondisi fakir seperti ini, sifat fakir seperti ini, bukanlah penyebab seseorang terpuji atau tercelak. Dapat pahala atau dapat dosa, tidak. Seperti umpamanya kita butuh kepada makanan. Tidak tercelak dan juga tidak terpuji. Kita butuh kepada pakaian, tidak tercelak, tidak terpuji. Kita butuh kepada pasangan. Tidak tercela, tidak terpuji. Itu kebutuhan yang doruri sifatnya. Yang pokok. Yang memang bersifat alami. Teralami oleh semua orang. Termasuk manusia tersoleh, para nabi sekalipun, iya. Itulah fakir badani. Fakir jasmani. Fakir wohiri. Fakir yang dialami oleh dohir kita Yang kedua, nah ini yang luar biasa Fakrun ikhtiyariun Fakir ikhtiyari Fakir ikhtiyari itu fakir yang teraih hasil dari usaha Ikhtiyar, perjuangan Yaitu fakirnya atau merasa butuhnya jiwa kita hati kita kepada siapa ah ini mah bukan kepada dunia tanpa makan tanpa minum juga tidak terpengaruh walaupun umpamanya kebutuhan lahiriahnya semua terpenuhi secara berlebih perutnya kenyang tenggorokannya tidak kering tidak haus semua kebutuhan dunianya berlimpah tapi jiwanya tidak diberi konsumsi yang semestinya. Nah, orang seperti ini, orang yang tidak menyadari apa yang dibutuhkan oleh jiwanya. Padahal jiwa juga membutuhkan nutrisi, membutuhkan konsumsi, membutuhkan Vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh jiwa kita Agar jiwa kita menjadi hidup secara sehat Tapi hanya orang-orang yang menyadarinya yang merasakan bahwa dia amat sangat butuh kepada siapa? Kepada Allah azza SWT Butuh kepada hidayahnya, butuh kepada bimbingannya, butuh kepada rahmatnya Butuh kepada pahalanya, butuh kepada keriduannya, butuh kepada ampunannya Hanya orang-orang yang menyadarinya Berkata Imam Ibn Qayyim faqrun ikhtiyariyun hiya huwa natijatun ilmi al-maini kata beliau faqir ikhtiyari itu adalah natijatul ilmi al-maini syarifain sebagai buah dari dua jenis ilmu yang dua-duanya amat sangat mulia memiliki dua ilmu ini maka kita akan merasakan kefakiran kepada Allah dan fakir kepada Allah ini sesuatu yang luar biasa agung dan istimewanya apakah dua ilmu yang mulia tersebut ahaduhuma pertama adalah ma'rifatul 'amdir bi rabbih mengenal Allah ilmu tentang Allah semakin seseorang mengenal Allah Semakin dia fakir, butuh kepada Allah Azza Wajalla. Terap semua yang ada di sisi Allah butuh ampunannya, butuh pahalanya, butuh hidayahnya, butuh rahmatnya, butuh keriduannya, butuh semua yang memang ada di sisi Allah Azza Wajalla. Ini yang pertama ilmu tentang Allah Ma'rifatul Amdi Birabbi seorang hamba mengenal. Rabnya. Kedua, nah ini yang membuat kita akan tahu diri Akan membuat kita tawadu, tidak takabur, tidak sombong Ma'rifatuhu binafsih, Mengenal diri sendiri Secara hakiki bahwa diri ini hina Diri ini rendah Diri ini tidak ada harganya, tidak ada Nilainya di sisi Allah Wajalla diri ini kecil. Diri yang kecil, hina, rendah ini, kalau merasa besar, merasa mulia, merasa tinggi, nah ini yang bahaya. Lahir sikap takabur. Lahir sikap ujub. Terhadap diri sendiri. Lahir sikap-sikap yang merasa dirinya ini besar. Dan ini yang berbahaya. Tak tahu diri. Jadi kenali bahwa diri ini hina, kenali dari ini diri ini rendah, kenali bahwa diri ini kecil. Lalu kata Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih, fathah salatlah hatan ilma arifatan antajata fakran huwa ainu ginaih wa unwa wa unwa nufalahihi wa sa'adatihi. Ketika seorang hamba meraih kedua ilmu ini, ilmu tentang Allah dan ilmu tentang diri sendiri, akan membuahkan rasa fakir. Rasa fakir itu apa? Butuh. Tapi butuhnya kepada Allah saja. Bukan kepada orang. Dan ini hakikat dari kekayaan. Ketika seorang merasa fakir kepada Allah... Maka ketika itu hatinya kaya dari sesama makhluknya Bahasa Arabnya kaya itu gani Mana atau arti gani adalah Tidak butuh orang lain tidak membutuhkan bantuan orang, tidak membutuhkan belas kasih orang, tidak membutuhkan apa-apa yang ada di tangan manusia, di tangan makhluk baik pujian mereka, sanjungan mereka, harta yang mereka miliki, jabatan, uh, apresiasi, penilaian, enggak. Maka hatinya kaya dan ini yang disebut dengan kekayaan yang sebenarnya inna malghina ghina nafs. Sesungguhnya kekayaan yang sebenarnya itu kekayaan jiwa yaitu seseorang yang jiwanya tidak berharap kepada sesama makhluk tidak mengharapkan pujian mereka tidak mengharapkan uang pemberian mereka jabatan yang diberikan kepada mereka tidak tapi yang mereka yang dia butuhkan hanyalah apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla faqir kepada Allah Kaya di hadapan sesama manusia. Dan ini yang disebut dengan Unwanu falahi wasa'adati. Ini tanda-tanda kesuksesan dia dan kebahagiaan dia. Nah, manusia dalam hal kefaqiran ini berbeda-beda tergantung kepada kadar ilmu tentang dua hal tadi yang dimilikinya. Fman yang tahu Tuhan dengan kemakmuran mutlak, tahu diri dengan kemiskinan mutlak, dan yang tahu Tuhan dengan kekuatan penuh, tahu diri dengan kelemahan penuh, dan yang tahu Tuhan dengan kelemahan penuh, tahu diri dengan kekuatan penuh. Siapa orang yang mengenal Allah bahawa Allah itu pemilik kekayaan yang mutlak? Dia akan mengenal dirinya sendiri bahwa dirinya adalah orang yang fakir dengan kefakiran yang mutlak. Fakir itu butuh yang dibutuhkan hanya kepada Allah. Karena Allah memiliki semua yang kita butuhkan. Siapa orang yang mengenal Allah bahwa Allah itu memiliki kekuasaan yang mutlak. Dia akan mengenal dirinya bahwa dirinya memiliki adilnya adalah makhluk yang lemah dengan kelemahan yang mutlak. Apapun kemampuan kekuatan yang dimilikinya semuanya murni bersumber dari Allah Azza Wajalla. Yang apabila Allah tidak kasih kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. La hawla wa la quwwata illa billah. Siapa orang yang mengenal Allah bahwa Allah itu memiliki kemuliaan yang mutlak, maka dia akan mengenal dirinya bahwa dirinya adalah makhluk yang hina sehina-hinanya. Dari sinilah lahir ketawalduan. Nah, bila seorang hamba sudah mengenal Meraih kedua hal tadi, kedua ilmu tadi, maka hati dan jiwanya akan sangat mudah untuk meraih kekhusyuan. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali Rahimahullahu Ta'ala. Imam Ibn Qaim dalam kitab Tarikul Hijratain. Beliau menyatakan, faida has sal al abduha dal makam, wa nazar bi tilkal manzilah, khad alillah, wa khusha qalbu, wa jawarihu sawa un kana fi salah atau kana kharijan kharijan anha, walam kana al qiyam fi dij'alath qurratu 'ainaihi fiha fa idza talabbasa fiha istakana laha wa idza sarafa 'anha ishtaqa apabila seorang hamba sudah meraih kedudukan seperti tadi dia sudah menempati kedudukan seperti yang tadi diterangkan dia mengenal Allah dengan sebenar-benarnya dan mengenal dirinya dengan sebenar-benarnya dirinya hina Allah sangat agung Dirinya tidak punya apa-apa, Allah itu memiliki semuanya Dirinya umpamanya lemah, Allah mau serba kuat Sudah mencapai tingkat itu, dia akan khudu, tunduk kepada Allah Hatinya, anggota badannya akan khusyuk Baik di dalam sholatnya ataupun di luar sholatnya bila dia berdiri di dalam salat, dia berdiri di hadapan Allah dengan sesempurna-sempurna cara berdiri orang yang khusyuk. Maka dia pun akan meraih kenyamanan, ketentraman, keteduhan hati ketika salatnya. Dan ketika umpamanya dia masih apa namanya berada di dalam salatnya dia merasa kenyamanan yang tak terkira Dan ketika selesai dari sholat Dia merindukan kembali ingin melakukan sholat yang baru saja dilakukannya Ingin kembali sholat sesegera mungkin Makanya orang seperti itu seusai sholat fardu, langsung hatinya itu kembali rindu ingin sholat lagi. Ternoronglah dia untuk dikir dulu, untuk sholat sunat seusainya dan seterusnya. Inilah poin yang ketiga. Cara meraih kehusuan yang ketiga adalah dengan mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, dan mengenal diri sendiri, bahwa diri ini hina, ini, diri ini rendah, kecil, dan tidak ada nilainya. Ini akan melahirkan ketawaduan. Keempat. Sholatlah dengan sholat, seolah-olah itulah sholat terakhir kita. Setelah ini kita tidak bisa sholat lagi, mungkin mati. Kalau ini sholat yang terakhir, pasti dibagus-baguskan. Pasti disempurna disempurnakan semaksimal yang kita bisa. Jadi sikap seperti ini, bahwa ini adalah sholat terakhir, akan mendorong hati kita untuk lebih khusyuk. Fikiran kita, jiwa raga kita, itu difokuskan untuk ikut sholat dengan cara menghayati apa yang dibaca di dalam sholat. Salah seorang laki-laki dahulu pernah ber, uh, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, meminta nasihat. Sebagaimana hadis dari Abu Ayyub Al-Anshari radhiyallahu an Jaa, jaa rujulun ilah Nabi saw. Wa Fakal, idni wa aujiz. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. Lalu berkata, idni beri nasihat aku, wa aujiz. Tapi jangan panjang-panjang. Ringkaskan nasihat itu satu kalimat pendek saja. Tapi mengena. Apa kata Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta fi salatikha fasalli salatan muaddiyah." Kalau kamu salat, kalau kamu berdiri di dalam salatmu, salatlah kamu seolah-olah itu adalah salat kamu yang terakhir. Hari sini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya tapi hadis ini didaifkan oleh Al-Busairi dalam kitab Misbahul Juzajah. Akan tetapi hadis ini memiliki syawahid. Syawahid itu penguat. Sehingga Imam Ibn Hajar dan Imam As-Sakhawi menyatakan hadis ini hadis yang hasan. Hasan li-ghairihi. Karena ada... Hadis lain yang menjadi hadis penguat. Maka tidak heran karena Imam Ibnu Hajar menyatakan hadis ini Hasan. Imam As-Sakhawi juga menyatakan hadis ini Hasan. Maka Syaikh al albani Rahmatullahi Alaih, memasukkan hadis ini ke dalam silsilah al as hadis as sahihah, kumpulan hadis-hadis yang sahih. Ya. Hadis lain diterima dari Anas radhiyallahu an secara marfu berkata Nabi s.a.w. alaihi wa Udhkuril mauta fi salatik fa inar rajula idza zakaral mauta fi salatihi lahariyun ayyuhsina salatahu wa sallal salata rajulin la yazunnu annahu yusalli salatan ghayraha Kata Anas berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatlah kematian di dalam sholatmu karena seseorang bila mengingat kematian di dalam sholatnya pasti akan membaguskan sholatnya dan sholatlah dia dan dia akan sholat dengan sholat seseorang yang dia seusia sholat itu tidak bisa lagi melakikan sholat yang lainnya itu sholat dia yang terakhir. Ini adfis dari Nabi SAW, dalam sholat ingat mati, dalam sholat yakinilah bahwa ini adalah sholatnya yang terakhir. Maka dia akan berupaya memperbaiki sholatnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Dailami dalam kitab Al-Firdaus. Dan hadis ini sana dihasankan oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalain dalam kitab Al-Maqasid. Dan sya'ala al-Bani memasukkan hadis ini ke dalam silsilah Al-Ahadith As-Suhiyah. Suatu saat Ali bin Arafu'ah itu khutbah di atas mimbarnya. Dia naik ke atas mimbar. Mimbarnya itu tiga. Tiga tiga apa tiga tingkatan tiga anak tangga sebagaimana hadis yang masuk dari ibnu athir tentang hal itu karena mimbar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tiga derajat qama qa fitthani wa qada qa alathalitha mimbar nabi shallallahu alaihi wasallam itu tiga tingkat tiga anak tangga Beliau suka berdiri di anak tangga yang kedua Dan duduk di anak tangga yang ketiga Itulah mimbar Nabi SAW Dan itu mimbar para ulama, para khulafah Rasidin setelahnya Nah Ali bin Ar-Tua suatu saat Dia berdiri di atas mimbar dan khutbah dia menasihati manusia yang membuat dia menangis dan orang-orang yang mendengarnya pun menangis Khutbahnya itu begitu menyentuh Salah satu isi khutbahnya ada satu kalimat yang menyentuh Yang layak untuk ditulis dengan tinta emas. Dia berkata, kunu karajulin qala libnihi wa wa huwa ya'iduhu ya, ya bunayya usika la tusalli salatan illa dhananta annaka la tusalli ba'daha ghayraha hatta tamut. Dia berkata, wahai manusia, jadilah kamu seperti seseorang yang menasihati anaknya. Yang sedang memberikan pelajaran kepada anaknya. Yang berkata, wahai anakku, aku wasiatkan kepada engkau. Jangan engkau sholat kecuali dengan salat yang kamu meyakini kamu tidak lagi bisa salat setelah ini karena keburu didatangi oleh ajal oleh kematian. Inilah nasihat-nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat dan para ulama yang bisa mendorong kita untuk lebih khusyuk daripada sebelumnya di dalam sholat-sholat kita Yaitu anggap sholat kita saat itu adalah sholat kita terakhir Setelah itu kita tidak bisa sholat lagi Setelah itu kita dipanggil oleh Allah Setelah itu datang ajal menjemput Setelah itu malakul maut mendatangi kita untuk mencabut nyawa kita Maka kalau kita meyakini bahwa itu sholat kita yang terakhir, maka kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk memelihara kualitas sholat tersebut, ya. Dan ini akan mendorong kita untuk khusyuk. Inilah poin yang keempat. Poin kelima. Poin kelima inilah yang menjadi kebiasaan para ulama Kenapa mereka itu begitu khusyuk di dalam sholat-sholat mereka Poin kelima ini nyaris luput dari perhatian setiap orang selama ini Jarang ada orang yang Mewujudkan atau menerapkan poin kelima ini di dalam sholatnya Makanya nyaris, susah husu. Apa pun yang kelima? Yaitu, An tashta'iro wa tashtahdiro annaka ala syurati fauqa jahannam. Coba bayangkan, Coba rasakan selama sholat, Selama sholat bahwa engkau sedang berada di atas syurat, Di atas jembatan, Di bawahnya neraka jahannam. Bayangkanlah bahwa kita ini sedang menyeberang syarat Menuju apa? Menuju surga Di bawahnya ada neraka Dan syarat tersebut seperti yang sering Kita jelaskan tentang sifat syarat Syarat ini pertama amat sangat kecil Tapi tidak sekecil rambut di belah tujuh Tidak benar itu Yang benar bahwa syarat ini lebih kecil daripada bagian tajam dari sebuah pedang. Pedang itu kan bagian punggungnya tumpul agak agak agak besar, agak tebal, tapi bagian yang runcingnya oh uh, kecil. Lebih kecil daripada itu tusyrat. Lebih tajam daripada bagian tajam sebuah pedang. Itu pertama, kedua licin, bikin tergelincir jangankan begitu ya jangankan licin walaupun tidak licin, tapi sekecil itu kan susah, ketiganya gelap tidak ada penerangan, ya yang keempatnya, sudah gitu aja, sudah susah. Ya licin, ya kecil, ya gelap. Juga dari dalam neraka itu ada besi-besi pengait yang hidup. Menyambar, mengait setiap orang yang lewat di atas syarat tersebut. Kalau ada di dunia yang seperti itu, kita katakan mustahil kita atau siapapun bisa lewat. Apalagi ini di akhirat, di, di bawahnya neraka. Jalannya menuju ke surga, dalam kondisi seperti itu. Bayangkan ketika kita sholat, kita sedang berada di atas syurad. Seolah-olah kita ini melihat surga dan neraka di depan kita. Seolah-olah kita sedang berdiri di hadapan Allah SWT, dalam kondisi sedang dihisab. Para ulama as-salafus soleh zaman dahulu ketika mereka mendengar adhan, itu mimik mukanya langsung berubah. Langsung memerah, langsung pucat. Kemudian air matanya langsung berlinang. Lalu dikatakan qanu yaruna annahu yadhakkiruhum bin nida'u yaumul 'ardil akbar. Kenapa mereka begitu ketika mendengar azan, mereka itu bergetar, mereka pucat dan mereka langsung menangis. Mereka diingatkan dengan azannya terhadap kondisi pada hari kiamat nanti. Mereka menyadari makna yang terdapat di dalam lafaz azan mengingatkan kepada akhirat. Ini contoh ada ulama namanya Hatim al-Asam ketika dia ditanya tentang sholatnya. Sholatnya itu luar biasa khusyuknya. Orang semuanya tahu. Ditanya apa rahasianya? Dia menjawab, Iza hanati sholat asbaktul wudu'a wa taitul maudhi alladhi uridu sholata fihi faaqudu fihi hatta tajtamia jawarihi. ثُمَّ أَقُومُ إِلَى rise وَأَجْعَلُ the بَيْنَ حَاجِبَيَّ make تَحْتَ قَدَمِي وَالْجَنَّةَ عَنْ and the عَنْ of وَمَلَكُ mountain, and the آخِرَ on the right and the Fire on the left, and Kata Hatim al Asam bila tiba saatnya solat, saya sempurnakan wuduk saya. Lalu saya datang ke tempat di mana saya ingin sholat. Saya duduk. Saya kemudian mengumpulkan seluruh fokus dan konsentrasi. Lalu saya berdiri sholat. Saya bayangkan Ka'bah di kedua pelupuk mata saya. Saya bayangkan syirat itu berada di bawah kedua kaki saya. Saya bayangkan surga ada di sebelah kanan dan neraka ada di sebelah kiri Sedangkan malakul maut berada di belakang saya Siap mencabut nyawa saya Dan saya menyangka itulah sholat saya yang terakhir Ini kan jarang kita membayangkan di dalam sholat seolah-olah kita seperti itu ya Luput dari perhatian kita dan inilah yang menjadi rahasia khususnya para ulama zaman dahulu. Berkata Abdul Abdul Rahman Al-Asadi, Kultu Li Sa'id bin Abdul Aziz. Kata Abdul Rahman Al-Asadi, aku bertanya kepada Sa'id bin Abdul Aziz. Sa'id bin Abdul Aziz itu sudah dikenal, orangnya amat sangat khusus di dalam sholatnya. Nyaris orang itu tidak pernah melihat dia kecuali selalu dalam solat dan solatnya begitu ternikmati. Dia bertanya, Wahai ya Abu Muhammad, ma hadal bukal ladi yagridulaka fi solah. Wahai Abu Muhammad, kenapa engkau selalu menangis di dalam solatmu? Apa penyebab tangisan yang engkau selalu alami di dalam sholatmu? Jadi orang, kita sudah sering jelaskan. Kalau di hadapan orang, baik ketika berdoa, ketika sholat, terus mau menangis, usahakan tahan. Jangan sampai terlihat bahawa kita menangis. Cari uzur dengan cara batuk, dengan cara apa saja. Dengan cara kata orang Sunda Mengingsrek seolah-olah flu Tidak memperlihatkan bahawa dia menangis Tapi kadang-kadang ada momen Di mana tangisan tidak bisa disembunyikan Nah para ulama mengalami itu Tidak bisa menyembunyikan tangisan itu Tidak bisa tertahan Walaupun di hadapan orang Terlihat Nah termasuk Said bin Abdul Aziz Selalu, selalu, ketika sholat itu menangis. Ditanya apa yang membuat kamu menangis di dalam sholatmu. Dia menjawab ya bnaaki wa ma sualuka andalik wahai anak dari saudaraku, keponakan berarti ya. Wa ma sualuka andalik apa yang kamu pertanyakan tentang hal tersebut? Apanya yang ditanyakan? Lalu dia mengatakan ya amilallahu yanfa'ani ya semoga saja Allah memberikan manfaat kepadaku dari penjelasanmu. Kenapa bertanya? Ya ingin tahu agar bisa juga diterapkan oleh dirinya. Maka berkata Said ma'kum fis salati illa musiltu li jahannam illa musilat li jahannam. Tidaklah aku sholat, tidaklah aku berdiri dalam sholat kecuali terbayang neraka jahannam dalam pandanganku. Jadi membayangkan neraka jahannam yang keterangannya dalam Al-Quran, keterangan isinya adalah hadis, mengerikan, itu terbayang dalam sholat. Bagaimana tidak menangis? Riwayat ini dalam kitab al hilyah atau Hilyatul Awliya. Sunan Imam Ibn Abu Nu'aim dan Imam Ibn Asakir As juga menukil riwayatin dalam kitab At-Tarihnya jadi siapa orang yang menghadirkan bayangan-bayangan akhirat di dalam sholatnya maka sholat apapun yang dia lakukan tidak ada bedanya apakah sholat fardu apakah sholat Sunnah. Apakah sholat berjamaah ataukah sholat bersendirian? Apakah sholatnya berada di tengah orang banyak ataukah sholatnya di tengah tempat yang sepi? Apakah sholatnya ada yang melihat dan menyaksikan ataukah tidak? Semuanya tidak ada bedanya karena dia lebih fokus kepada apa yang dia bayangkan tentang akhirat di dalam sholatnya. Kita melihat hal-hal yang menakjubkan dari kehusuan sholatnya ulama-ulama terdahulu. Dari kalangan para sahabat, ulama-ulama tabin, tabi'ut tabin, apalagi Nabi SAW. Kita kan pernah mendengar riwayat Ali pernah terkena panah. Untuk mencabutnya pasti sakit, karena panah itu si ujung yang lancipnya itu ada apanya ya. Ada apanya namanya, kaitnya gitu ya. Masuknya terp mudah, tapi pas dicabutnya ada pengaitnya. Pasti sakit, lebih sakit daripada ketika kenanya. Dagingnya ketika dicabut pasti bakal ada yang terbawa gitu. Temurnah terkena panah di bagian yang tidak membuat dia mati. Tidak membuat, tidak mengenai organ vital baik jantungnya atau paru-parunya atau yang sejenisnya. Maka ketika akan dicabut dia menyatakan biarkan saya wudu dan salat ketika saya salat cabutlah. Dan dilakukan ketika dicabut tidak menjadi tidak mengaduh. Rasa sakit yang dirasakannya kalah oleh kekhusyuan yang dia rasakan di dalam salat. Para sahabat dan para ulama zaman baheula seperti itu. Begitu menakjubkan seolah-olah itu hanya ada di dalam dunia dongeng, padahal itu nyata. Kita merasa mustahil mengalami itu karena memang kita tidak pernah mencapai level mereka. Berdasarkan hal itulah maka berkata al Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih wa taroqasi ramina siyat an jabuna miman yakhshau fi salat isriya. وكيف لا يخشى وهو يقف بين يدي الله ويستحضر الجنه والنار وان الله يراه وينظر اليه ولكن كثير من الناس لما قست قلوبهم ذهبت خشيه الله منها بينما لو قاموا لعظيم من في الدنيا قاموا خشعا صامتين ثم لا ترهم خاشين لله رب العالمين Engkau melihat kebanyakan orang takjub kepada para ulama zaman bahala yang khusuh di dalam sholatnya ketika mereka menyendiri. Bagaimana mereka tidak khusuh? Padahal mereka itu berdiri di hadapan Allah, menghadirkan, menyadari atau seolah-olah melihat surga dan neraka. Mereka meyakini Allah selalu melihatnya lahirnya ataupun batinnya. Karena itulah mereka bisa meraih kekhusyuan. Adapun orang zaman kiwari zaman sekarang, hati mereka keras. Hilanglah rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu ketika berdiri di hadapan Allah cuek, tidak ada perasaan gentar, takut, khawatir dan yang sejenisnya. Tapi sebaliknya ketika manusia berdiri di hadapan seorang penguasa yang galak umpamanya, yang zalim umpamanya maka mereka berdiri dengan sikap yang paling sempurna dan jiwa yang paling khusyuk, tidak berani berbicara kecuali memang diperintahkan untuk berbicara. Sikap khusyuk dan sempurna mereka di hadapan para penguasa yang zalim tersebut tidak mereka lakukan ketika salat di hadapan Allahu rabbul alamin. Berkata Muslim bin Yasar, rahimahullahu Taala, "Laukun ta'ba'in ayadai malikin tatal buhaja, lata serroka antak syallah. Kalau kamu berdiri di hadapan seorang penguasa, seorang raja, kamu meminta suatu keperluan kepadanya." Baik keperluan yang menguntungkanmu atau keperluan yang bisa menyelamatkan kamu dari kerugian. Umpamanya ada masalah dengan orang lain yang membuat dia mungkin bisa dihukum, bisa niaya minta tolong kepada penguasa itu. Atau dia butuh sesuatu yang hanya bisa didapat dari penguasa, datang ke penguasa untuk meminta. Coba bagaimana sikapmu ketika berdiri di hadapan penguasa, pasti kamu akan berdiri dengan sesempurna-sempurna cara berdiri dan sebaik-baik sikap serta sekhusyuk-khusuk perasaan. Lakukan itu kepada Allah dan jangan kepada manusia. Berkata Zunnun Al-Misri, "La'uraitha" Ayuhal bafal ahaduhum wa ila salati wa qiraatihi falamma waqafa fi mihrabihi wastafta kala ma sayyidihi ala qalbihi anna dhalika huwa al maqam fi nasir rabbil alamin fan khala wa zahala aqluh sandanya engkau melihat Salah seorang di antara manusia berdiri di hadapan berdiri di dalam solatnya dan bacaannya. Ketika dia berdiri di hadapa di, di di di tempat solatnya, lalu dia membuka ucapannya dengan membaca kalam Robnya, maka akan terlintas dalam hatinya bahwa Itulah saat-saat ketika dia kelak berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Allah menyatakan yauma nasu lirabbil alamin. Pada hari kiamat semua manusia berdiri di hadapan Allah untuk dihisap termasuk orang kafir langsung dialog dengan Allah tanpa penerjemah tanpa perantara. Bisa nggak kebayang sikap manusia ketika kelak dihisab pada hari kiamat di hadapan Allah seperti apa sikapnya? Pasti sebaik-baik sikap. Bayangkan itu dan terapkan itu di dalam sholatmu. Kamu berdiri di hadapan Allah ketika sholat dengan sikap seperti kamu berdiri kelak di hadapan Allah pada hari kiamat. Itulah. Wasiat dari Dhunnun Al-Misri rahimahullahu taala. Berkata Mansur bin Sufiah, Mansur bin Abdurrahman. Dia itu selalu menangis di dalam salatnya. Dikatakan ia baki fi waqti kulli shalah fa kanu ya annahu yadzkurul mauta wal qiyamata indas salawat. Ketika ditanya, kenapa begitu? Apa jawabannya? Jawabannya di dalam setiap sholat, dia membayangkan kematian dan hari kiamat. Itulah yang membuat dia ini khusyuk dan sampai-sampai kehusuannya mendorong dia untuk menangis dengan tangisan yang tidak tertahankan. Inilah poin yang kelima. Di antara kiat untuk meraih Kehusuan di dalam solat Bayangkan akhirat Bayangkan sirat Bayangkan hisab Bayangkan padang mahsyar Bayangkan surga dan neraka Bayangkan bahasa usai itu Kita mati dicabut nyawanya oleh Malakul maut alaihissalam Bayangkan itulah Solat kita yang paling akhir dan tidak ada sholat lagi setelah itu ya. Inilah poin yang kelima. Cukup sampai di sini saja dulu dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab dan uh, saya serahkan tanya jawab ini kepada Pak Muzayyin untuk memandu dengan pemirsa dan pendengar ala wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Silakan Zain. Naam, um, Ustaz atas uh... Penyampaian ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga sholat kita di sholat-sholat uh, kita menjadi khusyuk dan mendatangkan amal soleh bagi kita semua. Baik, wassalamualaikum. Kami buka sesi tanya jawab bagi antum yang akan bertanya secara langsung. Kami silakan melalui telepon di nomor 022-86862637 atau melalui pesan singkat di nomor 08112271476 baik sudah ada penelpon yang masuk ya halo selamat Waalaikumsalam dari Waalaikumsalam. siapa di mana bapak pak mulyono dari voice lalu ya silakan pak mulyono assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kecil ya suaranya ya bisa digerakin volumenya silakan pak mulyono Besok saya mau tanya dengan temanya tadi mencari kekhusyuan dalam sholat. Tapi yang saya tanyakan ini yaitu dua pak fakir, yang dua itu tadi ya satu kebutuhan fakir kebutuhan, oh, oh. ya dan fakir kebutuhan itu dunia. Keduanya yaitu fakir marifat Allah mengenal Allah dulu kebutuhan kepada Allah. Tujuan mana yang dikerdiamakan itu kebutuhan atau kepada Allah kebutuhan kepada Allah sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Pak Mulyono di Kopo ya Marga Hayu Marga Hayu Barokallahu fik. tadi jelaskan dua jenis fakir fakir pertama Fakir kepada dunia Artinya butuh kepada dunia Dan ini Teralami oleh semua orang Terhadap makan minuman Ini mah tidak perlu digubris Bukan bagian dari agama Nah yang kedua ini Fakir kepada Allah Arti fakir kepada Allah Butuh kepada Allah Butuh terhadap semua yang ada di siya Allah Butuh kepada ampunannya, kepada keriduannya, kepada rahmatnya, kepada hidayahnya, kepada surganya, kepada uh, semua yang Allah janjikan untuk kita. Inilah sikap fakir. Dan sudah kita terangkan, sikap fakir yang kedua ini lahir dari dua jenis ilmu. Ilmu tentang Allah dan ilmu tentang Diri sendiri Pelajari Allah dengan sebenar-benarnya Melalui uh, Mempelajari Asma'ul husna dan sifat-sifatnya Yang mulia Dan kenali diri bahwa diri ini amat sangat hina Rendah, kecil, tak berharga Dan lemah Maka ketika kita mengenal Allah dan mengenal diri sendiri Maka akan lahir Sikap fakir tersebut Fakir kepada Allah Subhanahu Wataala, ya. Begitu Pak Mulyono. Jadi, adapun fakir yang kepada dunia nggak perlu digubris, ya, nggak perlu untuk diperhatikan. Yang harus diperhatikan agar kita memiliki sifat fakir kepada Allah. Artinya jiwa kita butuh kepada apa-apa yang ada di si Allah. Dan untuk meraih itu lakukan atau pelajari dua hal. Pelajari Allah, pelajari diri sendiri. Maka akan lahir sikap fakir yang tadi disebutkan. Allahu'alam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Eh, kami silakan kepada pendengar yang akan menelpon langsung, bertanya langsung kepada Ustaz. Kami tunggu. Ya, sambil menunggu, saya bacakan terlebih dahulu Ustaz dari pertanyaan yang datang melalui pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya... Apa sholatnya sah kalau menangis karena sedih? Ingat karena anak kita sakit. Zagallahu khair. Iya, Barakallahu fiqh. Menangis dalam sholat, tapi bukan karena kehusuan. Tapi karena ingat urusan dunia. Ingat, tadi kita dihina orang gitu ya, dalam sholat. Allah SWT mengalamun, tadi dihina orang. Saking khusunya melamun, sampai nilakit, artinya nangis lagi dalam sholat. Nangis dalam sholat itu bukan karena khusyuk Tapi karena laleh dalam sholatnya Karena ingat urusan dunia Akhirnya dalam sholat itu per, per, uh, Penuh dengki, dendam Benci kepada orang itu ya Itu bukan khusyuk uh, Termasuk nangis karena sedih mengingat anak kita, orang yang kita cintai siapapun, suami istri kita, orang tua kita sakit lalu ingat teringat di dalam salat lalu menangis. Tangisan itu bukan kekhusyuan. Tapi kelalaian karena ingat kepada aspek di luar salat ya. Apakah batal salatnya tergantung gimana nangisnya kalau nangis cuma Keluar air mata saja begitu tidak batal Tapi kalau nangisnya sampai merang-rang dalam sholat ya Karena dia berbicara di luar bacaan sholat yang dia lakukan dalam sholat Mengatakan perkataan-perkataan manusia di dalam sholat ya itu membatalkan sholat Jadi kalau tangisannya sampai merang-rang mengeluarkan suara ya Isu bisa membatalkan, tapi kalau sekedar umpamanya uh, kata orang Sunda cari nakdak gitu, apa bahasa Indonesia cari nakdak itu hanya uh, berkaca-kaca gitu uh -huh. ya, maka tidak. Tapi jelas itu merusak nilai sholat karena itu kelalaian di dalam sholat ya karena menangisnya bukan karena uh, menangis karena kehusuan dalam menghayati bacaan sholat tapi karena ingat kepada urusan di luar sholat. Allah wa alam. Silakan lagi. Ya, syukron ustad atas jawabannya. Kami bacakan kembali pertanyaan yang datang dari Pak Alam Syah di Cimahi. Uh, izin bertanya ustad. Kalau kita dalam posisi ruku atau sujud dan salah membaca doanya dan baru sadar sebelum uh, salam, apakah harus sujud sahwi? Syukur. Ya, Barakallahu Fik. Kadang kita melamun dan hasil dari lamunannya salah baca doa. Berdoa di dalam gerakan-gerakan sholat hukumnya wajib. Seperti ruku, rukunya rukun, rukun sholat. Tapi bacaan ruku subhanah rabbi azim itu wajib. Minimal sekali. Itu yang wajibnya. Yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu yang sunnah. Sujud, wa rukun, rukun sholat. Tapi bacaan subhanah rabbi ala dalam sujud adalah wajib. Iytidal ya, itu rukun, tapi bacaan Sami Allahu liman hamidah Itu wajib Adapun pun Rabbana walakal hamdunya Dan seterusnya itu sunnah e, Duduk di antara dua sujud Itu rukun Jadi bacaan Rabbigfirli, minimal Rabbigfirlinya adalah wajib Selebihnya adalah sunnah Begitulah Ya, Kalau yang rukun Tertinggal Baik Kelupa atau sengaja maka sholatnya tidak sah harus diulangi kalau yang rukun lupa tidak ruku satu kali lupa tidak sujud satu kali gitu ya itu tidak sah harus diulang adapun kalau yang wajib tertinggal ada dua kasus kalau sengaja ditinggal maka membuat sholatnya tidak sah seperti contoh salah satu yang hukumnya wajib di dalam sholat adalah tahiyat awal. Itu wajib. Tidak rukun. Lalu, Kalau lupa kan bisa diganti dengan apa? Sujud sahwi. Lalu kita sengaja meninggalkan tahiyat awal. Bukan lupa, sengaja. Kenapa? Karena tahiyat awal kepanjangan. Udah aja nanti diganti dengan? sujud sahwi kalau sujud sahwi kan pendek gitu ya. Walaupun dua kali sub subhaana rabbiyal tiga kali sudah lebih pendek. Sengaja ditinggal itu tahiyat awal dan sengaja diganti dengan sujud sahwi maka menyebabkan tidak sah. Adapun kalau yang wajib ini lupa, dilewat karena lupa seperti tahiyat awal lupa, maka boleh diganti dengan sujud sahwi dan sholatnya sah Jadi semua yang hukumnya wajib sholat Kalau ditinggal secara sengaja Maka tidak sah Tapi kalau terlewat karena tidak sengaja Karena lupa Maka diganti dengan sujud sahwi Termasuk bacaan Ya Oleh karena itu saya sempat suatu saat mengalami salat di di Masjid Nabawi Di Masjid Nabawi itu salat sempurna yang saat itu menjadi imam Syekh Al-Hudzaifi hafizahullahu taala Beliau kan sudah sepuh ya, mungkin sudah berat suaranya, kemudian sudah agak sering-sering lupa baca ayatnya gitu. Nah, termasuk mungkin di dalam bacaan ini. Itu salatnya sempurna tidak ada kesalahan, tidak ada yang terlewat, tapi sebelum salam beliau sujud sahwi dua rakaat dua kali. Jadi ketika tahyat kita apa nanti menunggu-nunggu salam Eh, tiba-tiba takbir, Allahu Akbar, kemudian sujud. Orang-orang kebingungan, ini sujud apa? Kalau saya langsung, eh, mungkin ini sujud sahwi. Walaupun tidak ada yang salah. Sujud dua kali, setelah itu salam. Nah, orang-orang kebingungan. Ya, termasuk ada orang Indonesia yang ada di kiri kanan saya, mereka bertanya-tanya, "Kenapa begitu? Dan mereka tidak ikut sujud sahwi kalau saya ikut sujud sahwi saat itu?" Karena berdasarkan Keumuman hadis innamajuilal imam liyutammabi. Hanyalah imam itu dijadikan untuk diapa? Diikuti, gitu ya. Walaupun kitanya tidak salah, tapi imam salah kemudian sujud sahwi, ya kita ikut sujud sahwi. Ya. Nah, Mungkin-mungkin saja imam saat itu salah baca. Ketika subhanahu al-rabi al mungkin dia membaca subhanahu al ala Ketika ruku atau ketika sujud harusnya subhanahu al ala ini membaca subhanahu al-rabi al karena kelalaian sangat mungkin. Berarti itu melewatkan yang wajib kemudian nanti diganti dengan uh, sujud sahwi. Dan kita tahu oh tadi itu salah ya. Sampai ada pembahasan begini Kalau imam terlewat salat tahiyat awal Tahiyat awal terlewat karena lupa Kemudian langsung rokaat ketiga berdiri ya. Lalu kita masbuk di rokaat ketiga Umpamanya sholatnya sholat maghrib Umpamanya ya Salatnya salat apa? Salat maghrib. Kita masuk masbuk di rokaat yang ketiga. Kemudian setelah rokaat ketiga, Imam tahiyat akhir. Sebelum salam, Imam ngapain dulu? Sujud sahwi kan? Ya enggak? Imam sujud sahwi. Apa yang harus kita lakukan sebagai makmum yang masbuk? Padahal kita mah tidak tidak melakukan kesalahan, imam saja yang melakukan kesalahan kan tadi. Kita mah sebagai orang yang masbuk tidak melakukan kesalahan. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita langsung berdiri atau tetap tahiyat awal nunggu imam e, salam lalu kita berdiri tanpa sujud sahwi? Nah ini ada pembahasan di kalangan para ulama Mereka menjawab Lakukan sujud sahwi bersama imam Walaupun kita tidak salah Imamnya yang salah berdasarkan Berasalkan imam, imam dijadikan untuk di apa? Diikuti Ini kasus pertama Kasus kedua Sujud sahwi itu Bisa dilakukan sebelum salam Bisa dilakukan setelah salam Gimana kaidahnya? Oh, kaidahnya ada beberapa rinci, tapi mudahnya beginilah. Mudahnya begini. Kalau kesalahannya, kesalahan dalam sholat berupa kekurangan. Contoh tadi sholat e, tahiyat awal terlewat. Langsung saja berdiri ke rokat ketiga. Berarti ada yang kurang kan? Maka sujud sahwinya dilakukan sebelum salam. Sebelum salam sujud sahwi Kalau kesalahannya berupa kekurangan Tapi kalau kesalahannya berupa kelebihan Seperti umpamanya Kelebihan rokat Harusnya tiga rokat, ini empat rokat Harusnya empat rokat, ini lima rokat Kelebihan Maka, atau umpamanya eh, Si tahiyat awalnya dua kali Karena ngelamun gitu ya Pokoknya setiap kesalahan yang berupa kelebihan gerakan Lakukan sujud sahwinya seusai salam Salam dulu, kemudian langsung takbir lagi sujud sahwi dua kali lalu salam lagi Jadi begitu Nah, sekarang ada orang ya Umpamanya dia masbuk masbuknya itu rokaat keempat tapi si imam ini kelebihan rokaat Imamnya kelebihan rokaat Sehingga Seusai dia salam Dia sujud sahwi Lalu salam lagi Sujud sahwi dua kali Lalu salam lagi Jadi salam dulu Nah sekarang si mas bukni Yang masuk rokaat keempat Dia tidak tahu bahawa imam ini salah Begitu dia salah Si imam salam Si makmum tidak tahu bahwa imam mau apa, mau sujud sahwi. Lalu si si makmum langsung berdiri, menambah rokaat lagi yang kurang. Ternyata begitu berdiri si imam sujud sahwi, karena kesalahannya tadi. Apa yang harus dilakukan oleh si makmum dirinci oleh para ulama. Kalau Ketika Imam Sujud Sahwi, orang yang masbuk ini berdirinya belum sempurna, baru nungging gitu. Lalu kelihatan Imam Sujud Sahwi, maka dia harus kembali duduk dan ikut Sujud Sahwi bersama Imam. Tapi kalau sudah tegak berdiri, sudah berdiri, sudah sedekap, sudah membaca fathiyah, baru ketahuan bahwa imam sujud sahwi, maka teruskan sholatnya dan dia nanti sujud sahwi seusai salam. Ini saking harus ikutnya makmum kepada imam, walaupun makmum tidak salah, imamnya salah, maka ketika imam sujud sahwi, makmum tetap sujud sahwi. Ya? Jadi demikian Pak Alamsah, kalau umpamanya ada kesalahan bacaan ketika ruku kita baca subhanallah al ala, pas umpam itidal, uluh, tadi tegeningan ruku harusnya subhanallah al ala alim, maka ganti saja dengan apa tadi? Dengan sujid sahwi. Wallahu a'lam. Ya syukur Nusrat atas penjelasannya. Nah, untuk selanjutnya, kami angkat, kembali pertanyaan melalui pesan singkat dari Ibu Nur di Cibuntu tukang tahu bukannya bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustad mau tanya saya kalau salat suka kurang khusyuk dan saya suka ulangi lagi dari awal apa salat saya sah karena mengulangi ustad iya barakallahu fiqh tidak boleh mengulang salat hanya karena tidak khusyuk nanti bisa diulang 10 kali Karena 10 kali pun belum tentu khusyuk ya, maka wajib tobat saja dan memperbaiki di salat yang akan datang ya. Yang tetap dinilai adalah salatnya yang pertama. Jadi kalau kita tidak khusyuk dalam salat, cukup bertobat. dan tidak perlu mengulang kembali salatnya tersebut. Wallahu alam. Ya, syukur Ustaz atas jawabannya. Kami undang kembali para pendengar dan juga pemirsa yang akan bertanya melalui telepon langsung di nomor 022 8686 86 Atau bagi antum para netizen bisa uh, mengajukan pertanyaannya melalui kolom komentar yang ada di situ Baik, uh, melalui pesan singkat lagi uh, Ustadz, Assalamualaikum Apakah saat sholat menangis karena penyesalan dosa masa lalu termasuk khusyuk? Baruqallahu fi kuslat Ya, wafika barokallah itu bagus. Ketika dalam sholat ingat dosa dan kesalahannya ingat azab di neraka lalu dia menangis. Itu bagus. Ya, pertahankan itu dan uh, sekali lagi. Kalau umpoh itu di, menyendiri, ya silakan menangis sejadi-jadinya. Ya, termasuk di dalam sholat tapi jangan sampai membatalkan sholat dengan cara meraung-raung, ya tidak boleh. Adapun ketika berada di hadapan orang banyak, sebaiknya tahanlah untuk tidak menangis, ya itu lebih baik. Wallahu aalam. Terakhir ya? Ya, syukron ustadz atas jawabannya. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ustadz beserta keluarga senantiasa Allah ing inginkan Amin kebaikan. Izin bertanya ustadz. Ketika seorang dai membawakan dalil berupa nas Al-Qur'an, bagaimana pengamalan para generasi terbaik yang sohih dan shalih mengenai hal ini? Karena ana melihat sebagian ustaz ada yang tetap membaguskan bacaannya ketika membawakan dalil. Uh, maksudnya dilagukan gitu? Iya, mau diganti ya. bagus, bagus ini. Barakallahu fik. Ada dua hal Pertama haruskah kita taawud terlebih dahulu. Setiap ceramah membacakan ayat taawud terlebih dahulu, karena ayat menyatakan, "Fiidaqaraat al-Quran fas-ta'id bil-lahi rajim". Kalau kamu membaca al-Quran maka berlindunglah kamu kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kedua haruslah haruskah dilakukan, karena Nabi saw menyatakan. Alaisa uh, minna man lam yataghanna bilquran bukan umatku orang yang tidak melakukan tidak melagukan dalam bacaan Al-Qur'an. Baik, dua hal ini ya. Pertama, yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan keharusan ta'awud ketika membaca Al-Qur'an adalah ketika kita memang khusus membaca Al-Qur'anul Al Karim. Termasuk juga melagukan Adapun ketika membacakan ayat di tengah-tengah ceramah atau di tengah-tengah kita e, ditanya hafal nggak ayat anu surat anu lalu kita bacakan maka itu tidak dalam rangka membaca Al-Qur'an maka tidak berlaku keharusan untuk bertawaf. Oleh karena itulah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberi tausiyah lalu di tengah-tengah tausiyahnya beliau membacakan ayat, maka tidak Ya Semua ayat, hadis ketika beliau memberi bejangan kemudian dibacakan ayat, tidak ada lafat ta'ud. Contohnya, umpamanya Nabi SAW bersabda, bahawa Allah azza SWT berfirman, A'adad tu li'ibadiyas salihin ma la'aynun ra'ats wa la'udhunun samiat wa la khatar ala qalbi bashar. Fakrau insi insiatum, فلا تعلم نفسم ما أخفي الله من قرط يعين جزاءم بمكانو يعملون. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Azza Wajalla berfirman bahawa kata Allah, setelah Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga. Tidak pernah terbersit dalam fikiran manusia. Baca oleh kamu kalau kamu mau. Fala takla menafsu ma'ukfiyalahum min Qurra tiayin. Surah Al, -Al Asj'adah. Nabi membacakan itu tanpa tawul, ta ya. Nah, itu salah satu contoh. Kedua dari Al barra bin Azib berdoilillahu anhumah ketika Nabi saw sudah Selesai apa namanya menguburkan jenazah bangsa Ansor, kemudian beliau memberi wujangan -beli, diceritakanlah tentang proses kematian baik oleh orang mukmin ataupun oleh orang kafir nyawanya dicabut kalau orang mukmin nyawa diangkat di dibawa sampai menembus langit ketujuh sampai kepada Allah lalu suruh dikembalikan lagi kepada jasadnya di alam kubur tapi kalau orang kafir pintu langit pertama pun tidak dibuka lalu dicampakkan sampai masuk lagi ke jasadnya di alam kubur lalu mengalami proses apa yang disebut dengan fitnah kubur. Ketika orang mukmin ditanya man rabbuk wa man uh, a madinuk wa man nabiyyuk maka dijawab dengan jawaban yang benar rabbiyal islam wa diniyah uh, rabbiyal uh, rabbillah wa diniyal islam wa nabiy muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu Nabi menyatakan itulah yang dimaksud dengan ayat yusabbitullahul ladzina amanu bil qolil sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Melium bacakan ayat itu tanpa apa? Tanpa bertawuz. Karena itu bukan dalam rangka membaca Al-Qur'an, tapi dalam rangka memberi tausiah lalu diselipkan ayat di tengah tausiah tersebut. Jadi pertama tidak disyariatkan ketika menyampaikan ayat di tengah-tengah ceramah, di tengah-tengah kajian untuk bertawud sebagaimana Nabi, para sahabat pun ketika di tengah-tengah ceramah atau khutbahnya membaca ayat itu tidak bertawud dan juga tidak dilakukan. Karena bukan dalam rangka membaca Al-Quran. Jadi, me me me membaca ta'awud yang diharuskan dan juga melakukan adalah ketika orang itu memang khusus membaca Al-Quran Nol Karim. Adapun ketika menyampaikan ayat di tengah-tengah kajian, di tengah-tengah ceramah, maka kedua-duanya tidak disyariatkan. Ya? Makanya saya tidak pernah melakukan bacaan ayat ketika ceramah. Pertama memang tidak ada syariatnya, kedua jelek. <tid> tidak jelek banget sih, lumayan lah. Artinya... Khususnya itu tidak disyariatkan wallahu aalam bi sab cukup ya sampai di sini saja insyaallah kita jumpa kembali di hari Kamis yang akan datang subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin wa ala nabiyina muhammadin wa ala wa ashabihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh